Mitra bisnis meski beberapa wacana menyebutkan bahwa pemerintah negeri jiran terkesan sengaja membiarkan warga serta aparatnya untuk melecehkan bangsa Indonesia. Namun Kwi berpandangan lain, menurutnya selama ini hubungan antara Indonesia dengan Malaysia masih baik dan jika terjadi masalah di wilayah perbatasan atau di bidang politik hingga budaya, lebih bertitik berat pada kelemahan kita sendiri dalam mengelola masalah. Untuk mengetahui seperti apa pandangan Kuik Yangi atas penguasaan lahan-lahan perkebunan sawit oleh investor-investor dari negeri jiran, segera kita berbincang dengan Kuik Yangi. Pak Kuik, saat ini lahan-lahan perkebunan sawit kita banyak dikuasai oleh investor dari negeri jiran. Seperti apa pandangan Bapak atas masalah ini, Pak? Ya, tapi CPO perkebunan besar di sini ketika krisis dikuasai BBPN itu kan dijual kepada Malaysia. Sekarang Malaysia pengendali yang terbesar, pemilik. Nah, itu yang salah siapa, gitu. Loh, di dalam wilayah kita yang pula-pula yang butuh kan orang Indonesia sendiri, gitu. Terus kemudian yang di, yang jadikan alat emosional sampai seperti ini urusan sepele yang tidak ada artinya. Tiga orang ditangkap, di, dileceh-lecehkan, terus dilepas lagi, gitu. Artinya, uh, urusan ini mempunyai latar belakang yang lebih serius atau tidak? Kalau menurut pendapat saya, tidak. Nah, mungkin ini ketololan dari pihak Malaysia kalaupun mereka mau melecehkan seperti itu ya Indonesia lecehkan kembali lah uh, cari kesempatan bisa nangkep tiga orang Malaysia atau dihina gitu. Nah, kalau gitu oke okay. kita kita lecehkan juga Malaysia. Masa enggak bisa sih nangkep tiga orang, ya kan? Jadi lagi-lagi kita tidak perlu emosi dan cukup melakukan tindakan yang sama ya, Pak Gui. Iya betul hmm. Kalau merasa terganggu Kalau tidak merasa terganggu ya disikapilah Seperti berklima via menyikapi lawan-lawannya Dengan senyum dewata gitu Lantas jika kita melihat gejolak yang muncul di level grassroots, Mungkinkah ini akan menjadi bibit konfrontasi dengan Malaysia Pak Kuy? Menurut saya tidak Menurut saya akan terkait Itu jumlahnya kan kecil kan Sedikit sekali Rakyat bagian yang terbesar Rakyat udah begitu meskinnya Mereka gak bisa apa-apa kok M miskin sekali, mereka enggak enggak enggak peduli begituan ini kan LSM, LSM itu kelihatannya hebat tapi jumlahnya dalam persentase itu kecil sekali jadi ini tidak akan jadi pemicu konflik senjata ya Pak? enggak, enggak, enggak, tidak akan tidak akan, langsung dihantam sendiri kan oleh elitnya ini apa kebanggaan nasional itu penting apa tidak gitu. juga ditinjau dari sudut mengikat bangsa ini menjadi satu itu penting apa tidak? Sekarang kan tidak dianggap penting. Sama sekali tidak dianggap penting. Nasionalisme, patriotisme itu tidak ada artinya sama sekali. Sekarang ini yang berlaku seperti itu. Demikian Kwi Kiyangi. Saya Dinda Natasha.